Pak Rudi, selamat pagi. Pak Budi, Pak Budi. Pak Budi, sorry. s i l a k a n Pak Budi. Ya, saya pikir ini memang contoh bahwa sebenarnya kesatuan nasional atau kebangsaan atau pemahaman k e d i n e k a tunggal t i n k a a n itu sebenarnya bahkan sampai belum dipahami oleh aparat sendiri. Padahal founding father negara Republik Indonesia... Dengan adanya pasal 29, itu sebenarnya sudah tegas menyatakan kebebasan untuk beragama atau memeluk kepercayaannya. Apalagi di Indonesia ada banyak memang kepercayaan. Begitu juga a h m a d i y a salah satu kepercayaan yang ada di Indonesia. Jadi peraturan daerah dipandegang l yang dibuat oleh APARAT betul-betul membuktikan bahwa mereka tidak memahami. Oleh sebab itu sebenarnya ini harus ada kontrol dari pusat. Atau dari d e w anggota a n dewan bahwa seperti itu salah Kalau seluruh bangsa Indonesia sepakat mau bersama-sama Kalau n gak g mau bersama-sama ya bikin aja setiap nanti、eh, tahu, kabupaten, k a setiap daerah Bikin undang-undang yang melanggar undang-undang dasar yang sudah dibuat oleh founding f a t h e r Akhirnya bangsa Indonesia anak cucu kita yang akan rugi Berani mengambil risiko itu tinggal terserah rakyat Indonesia Baik Pak Budi, terima kasih Pak Sugiono, selamat pagi Selamat pagi Silakan Pak Sugiono Baik, terima kasih Sebetulnya, kalau menurut saya Itu kita harus melihat dari akar permasalahan Jadi, kenapa Dia sampai dilarang seperti itu itu k a Nah, n permasalahan sekarang kan Yang muncul itu sepertinya bias Dari e, kacamata e, Bisa dikatakan Baik melalui、e, Agama ataupun bagaimana Itu Ahmadiyah itu sudah jelas-jelas Itu dia menganggap Mirja Gulam Ahmad itu sebagai nabi Sementara Islam itu nabi terakhirnya nabi Muhammad Kalau Ahmadiyah masih mengaku seperti itu bikin agama sendiri Ini bukan masalah berkaitan dengan katakanlah apa, etika berbangsa dan ber bernegara Ini sudah pelecehan terhadap agama Islam Ya kalau memang tidak dibubarkan Bikin agama sendiri udah beres Umat Islam tidak akan mengapa-ngapain lagi Menurut saya seperti itu Jadi kita kembali harus berpikir jernih Baik, terima kasih ya Terima kasih Pak Sugiono, Pak h a r c o Iya Pak Gini lah Mungkin saya harus p e d i k i t p e r s e t u j u sama Bapak sebelumnya Tapi intinya kita tuh Tengkarawan, k t a satu yang lain-lain n -lain, y a Jangan berpikiran y g indah-indah dulu Tentang Indonesia Rakyat kita tuh masih jauh terbelakang Dari pendidikan, etika moral, beragama itu juga masih minim Dan untuk a h m a d i a sendiri, ini juga sebenarnya alirannya kan sedikit nyenek Walaupun saya juga bukan muslim ya Tapi ya kalau a j i t a a r i a n itu sudah n y e l e n e h dari nilai wajar Ya n kadang yang berlaku di masyarakat ya resikonya seperti itu Tapi bukan berarti rakyatnya juga salah gitu Ya misalnya kayak katanya sholat lima waktu, n gak g usah sholat lima waktu Yang anaknya misalnya biasa sholat wajar-wajar aja, jadi bukan masalah ini b e r k e b a n g s a a n tinggi etika itu bukan masalah itu, tapi langkah pemerintah harus t e g a r Kalau memang pemerintah arahnya belum bisa menerima seperti itu aja, masjid,、e, di BNA aja di t a h a p a s a r di t a a a t a dibekukan aja demi ketabilan nasional bukan masalah apa apa itu aja. m a kasih. Pak b i r i Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak b i r i Ya saya kira i t u memang masing-masing agama t u punya style yang masing-masing. Walaupun dalam satu agama gitu. Kita contohkan kita Muslim juga di Jawa ada yang malam f a t u Surau mungkin ya kawan-kawan kita di Sumatera itu nggak nggak begitu merayakan. Jadi balik ke masing-masing ya termasuk buda d h juga misalnya ada yang iya h a r u vegetarian, ada yang n g a k usah vegetarian. Jadi masing-masing balik. Nah yang p e n t i yang ribut-ribut itu sebenarnya pikirin gimana selama dia nggak m e n g a k u ketertiban umum ya. I t h i n k i t u oke、okay, gitu loh. Yang ribut-ribut itulah yang bikin musuh itu yang mesti ditindak sebenarnya. cuman juga bagus, kalau memang mau bikin bikin agama baru, jadi i si h n d u k agama Islam ini kan gak akan ribut-ribut gitu loh, a h dia mau jungkir balik gimana, usah dia, makasih ya, terima kasih Pak Biri, Pak Saiful selamat pagi silahkan m b a k、uh, uh, menurut saya, sama seperti dengan pendapat yang kedua dari belakang ini, maksudnya begini pahami dulu secara mendasar, ya, tapi secara fisik saya n gak p e n d a p a t k a n yang tadi, cuman secara mendasar saya p e n d a p a t pahami secara mendasar persoalan yang ada di Indonesia dimana di Indonesia ini masih banyak rakyat yang、uh, belum berpendidikan tinggi ya, yang y a masih bisa dibayar p 20 ribu jadi ikut-ikut melakukan hal-hal yang gak benar m i s a l n yang y a gak sepatutnya, yang kekerasan dan lain-lain terus yang kedua, masalah f a n a t i s m e itu juga tetap ada f a n a t i s m e n y a itu memang gimana ya, kalau orang punya keyakinan menurut pendapat saya itu h a k bisa dipaksain Kalau saya pilih berpendapat, memang、e, apa namanya, Ahmadiyah p a n itu, anggaplah dia alirannya lain gitu ya. Kan pihak-pihak yang fanatik pasti d i bilang,、e, ini gak boleh gitu, karena e, e, gak bener lah gitu ya. Tapi kalau saya bilang, kalau dia memang gak bener ya, itu didiemin juga gak ada yang ikutin. Lama-lama mati sendiri, ngapain kita mesti paksain otak dia lagi ke kanan, disuruh ke kiri gitu. dipaksain begitu, ngapain? lama-lama menurut saya orang gak akan ikutin kalau memang dia gak、nah、bener loh ngapain kita pusing-pusing pakai maksakan dia harus begini, harus begitu terus yang kedua kembali lagi nih, disini kan、uh, fanatik, fanatismenya cukup kelihatan sekali walaupun minoritas, tapi pemerintah gak bisa b e r t i n a k apa-apa menurut saya yang kayak begini-begini, disepakati aja secara nasional d i bikin semacam kayak apa namanya sensus、uh, atau, atau、uh, p o l l i n g atau apalah gitu ya Bahwa kalau mereka begini Mau tinggal di satu pulau Satu pulau Kasih gitu Yang sama dia juga sama Mau tinggal di satu pulau Kasih satu satu pulau aja n Gak g usah jadi Apa Namanya、eh, Dipaksain Gak bisa otak orang dipaksain begitu Makasih Mbak Terima kasih Pak s a i f u l Pak Anwar Selamat pagi Selamat pagi Semuanya harus tahu Undang-Undang Tentas 45 itu Semua s warga negara berat Mempunyai Mempunyai ya Ya k i n a n a g a m a Dan kecayaan Dan akhiran apapun パンパンパンパン パーティーとジャパンを持っていた。何もないと、パランサーのジット、パッチョクサマ、アマディア、マナカマサカ、キドロ。ジョディニ、キドロ、ニパラニア、キドロ、コモリスパラスカウン、アドモリス、マリカフェンド、アミニバーガン、キドロ。ニアン、ヤング、ヤング、パサラスカウン、アファルティア、ジャパニア。それでエッカピトンとアップ、バケマンスパイア、ジャパニア。 ブラジルの人たちがいると。 Mana yang beragama, mana yang penyebaran Itu yang utama Kenapa sih ini gak terjadi di Aku atau m a i r i a n Sama m aku, karena mereka tidak nyebar ke orang lain Itu masalahnya Selamat pagi Pak Iskandar s i l a k a n komentar Anda Ya, kalau saya melihatnya simpel aja gini Sebelum ada perda ini Kebebasan beragama kan d i j a m i n tuh Buktinya juga diserang Jadi n g gak usah buat peraturan macam-macam Yang jelas Uh, sepanjang peraturan yang ada dijalankan aja, yang menyerang yang pertama menyerang, yang melakukan、uh, perbuatan kekerasan jadi tindak tegas, gitu aja ya terima kasih b a k Eskander, Pak Adi selamat pagi selamat pagi Mbak s i l a k a n Pak Adi kalau saya sangat terangat-terangat setuju kecuali a h m a d i a mengganti nama dengan nama lain dengan Islam, so disitu sudah men menjauh アトランシーンジャーウアンジャーウアンジャーウアンジャーウ p ンジャーウアあジャーウアンジャーウアンジャーウアンジャーウアンジャーウアンジャーウアンジャーウアンジャーウアンジャーウアンジャーウ e ンジャーウアンジャーウアンジャーウアンジャーウアンジャーウアンジャーウアンジ サイアリアンジャミン・オダウンダウン パジャロディン、サンバギー Kalau menurut saya, menurut kami itu tidak, tidak huh, mengganggu kebebasan beragama. Ya, artinya kalau Ahmadiyah itu kan dia kecuali dia bukan kecuali dia agama lain.、Gitu. Dia kan agamanya tetap Islam ya. Terus Islamnya beda gitu kan. Nah, jadi、uh, bupati a t a pandegang itu udah bagus itu bikin, bikin kebijakan seperti itu. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak z a n u d i Enam tiga tiga sembilan satu enam puluh. Pak Dadang, selamat pagi. s a m g i Ibu. Ya, silakan Pak Dadang komentarnya. Ya, Islam itu sudah harga mati bahwa Muhammad adalah nabi terakhir. Jadi kalau、uh, Ahmadiyah menganggap ada nabi setelah Muhammad, itu bukan Islam. Itu satu. Jadi, dan kepada teman-teman mohon maaf, kepada yang tidak memahami tentang konsep Islam, mungkin lebih baik tidak berkomentar lah ya. Terima、hmm. kasih. Baik, terima kasih Pak Dadang. Pak g a n d a n g selamat pagi. Pagi. アマディア、リトグランカンカタニアマノデイアガマイスランカランタニア、デイアン、マナヤンビマノデイアガマイスラン、エアトアマディア、チョタタニア、ディキンアンケプ、サマ、ペンカ、パパンデグラン、ジュワスカマデランテペイ、なんて。バイク、マカシーパガダ。パジャマウス、ラマパギ。 bahwa agama Islam itu kalau Ahmadiyah tidak melakukan secara Islam jadi itu sah-sah aja jadi kebebasan beragama itu boleh di dalam negara tapi dengan tidak m e n d i s k r i m i n a s i k a n agama lain terima kasih ya silahkan Pak komentar Anda sebetulnya Ahmadiyah itu kan sosok aliran belum dijabatan agama ini、uh, saya rasa pemerintah juga mesti punya andil yang sangat besar di sini ya untuk melindungi hak dan kewajiban dari masing-masing individu tapi sekali lagi semua itu harus diputuskan dengan cara bijaksana bukan dengan k e k e r a s a n atau anarkis ya a h m a d i a memang saat ini yang tren dalam masalah、e, keagamaan di Indonesia, tapi saya rasa yang paling penting sekarang pemerintah harus bisa meletakkan dasar-dasar fondasi keberdekaan itu yang penting jadi pemerintah juga akan lebih bijaksana untuk m e n y a t a k a n itu jangan s u p i r a t untuk m e n y a t a k a n bahwa itu dilarang、e, Hmm. Oke、okay. baik terima kasih Pak t o n y selanjutnya Pak Hariono selamat siang selamat siang silakan Pak komentar nah, anda begini Bu saya pikir itu Pak bupat Pak bupatinya perlu diganti aja karena dia nggak membaca undang-undang dia mengeluarkan peraturan sendiri itu kan melanggar undang-undang jadi sebaiknya itu bupatinya jangan diteruskan itu lebih baik diganti aja atau p e r t e n g a h a jalan gitu terima kasih.